Bapak Joko sudah bersama kita selama t siang. Sial. Halo. Silahkan, Pak、ya. Joko.、Um, menurut saya pemerintah nggak perlu ya mengatur sampai、uh, ikut campur sampai s e y betul itu. Yang perlu diatur itu sebetulnya hubungan antara、uh, supplier dengan、uh, pihak, pihak penyelenggara atau misalnya pasar itu. Sehingga supplier itu terjamin. Kemudian di, market, di pasar luas juga saya kira nggak perlu. Sampai s e d e t a i l itu nanti pengawasannya juga susah gitu, makasih Terima, Terima kasih, Bapak Anton, selamat siang Pak Anton, Iya. s i l a k a n Pak komentar a n y a Saya sebetulnya ingin mengkomentarin hal-hal yang sebetulnya bagian dari tugas mereka ya Bukan hanya sekedar mengatur, melarang ini Tugas pokok mereka sendiri mereka gak kerjakan, itu yang sangat disayangkan Harusnya mereka melaksanakan apa fungsinya pembinaan, ya itu pembinaan lah Mereka jangan tidak membina masyarakat yang sudah ada Walaupun memang perlu diatur Tetapi menghambat yang lain gitu Jadi otaknya cuman Bisa aja melarang, menghambat Sedangkan tugas pokok mereka sendiri m a k a n y gak kerjain Salah Dos Dosanya dua kali t u Satu mengganggu orang yang sudah maju Memang perlu diatur, silahkan Ijinkan di p e m e r n t a h a n mereka Tetapi satu hal yang mereka fungsi n y a Untuk pembinaan melaksanakan Jangan mereka melarang orang Tetapi pembinaan itu gak jalan Itu masalahnya gitu ya bukan dilarang ini dilarang itu lebih dari komunis kita ini kalau n gak g salah ya、mm -hmm. gitu aja baik terima kasih Bapak Gilbert selamat siang ya selamat siang DPRD ini kan satu badan legislatif yang ada di daerah ya disebutnya DPRD ya jadi、uh, mengeluarkan perda ya jadi ini pinter ya kalau gua, untuk k o a l i a r perda ini pinter untuk yang Bapak yang tadi yang bicara itu ya,、uh, bilang ya kalau Kalau mengeluarkan perdanya pintar Tapi untuk pelaksanaannya itu <laughs> Yang susah itu nah, Ya kan Jadi kalau yang seperti kayak begini Perda-perda seperti ini sudah banyak ya Saya lihat ya、perdanya. Jadi pelaksananya itu Iya kan Perda itu gampang dibikin Gampang dibuat y a kan Ini nggak sem Semua yang jadi Duduk di Di, di DPRD itu kan Membuat peraturan, membuat peraturan begitu kan, tidak mengawasi peraturan itu, ya kan, sedemikian jauh itu, di, lebih dilaksanakan nggak gitu, ya kan, jadi kembali lagi, orangnya juga ya k o t o r y a kalau orangnya k o t o r y a perda-perda apapun, undang-undang apapun, tidak, tidak bakal berjalan ya, saya rasa gitu, makasih. Ya, terima kasih, Ibu Titi, selamat siang. Iya, t h a a n g e u j u r n y a d e n a n keterbatasan p e n i n g a n d ya. Kemudian saya juga menanyakan, s a、nah, y i d a k hanya m e l i h a atur ukuran k e m a s a n sementara pasar tradisional, katanya akan dihidupkan di bela, diberikan tempat, tapi sekarang kan banyak pasar tradisional juga dibakar. Dengan model n i s a simenajemin baru, pada hasil yang pegang juga p e n g u s a h besar. ジティパニャ、ソワワメマン、パサルウトクロコアソ、エコノミー、ブルディア、キロギディア、サビ、ヤ、ソマニャ、ビセディアトゥ、ディアタギアンセア、ヘランコアデプルバンベルディアン、アタタトランヤング、サビ、マワアファイアマン、エコノミー、エアテキルコロセール、チョント。カタニャ、カマラン、アデラギプラ n ラン、ブランジュニー、ニコロンガ、ジティアン、 buat kemasan dengan tanda merk dagang dan lain-lain itu akan、uh, dilarang dan tidak diizinkan gitu kan, nah sementara kalau tradisional t u h apa, mereka kan datang jual, beli, habis gitu kan bagaimana m e n g a t u r y a n g seperti itu jadi hal-hal yang kecil seperti ini harusnya dibegang oleh orang-orang yang benar, yang tahu dan melihat lokasi suasana tempat dimana、eh, apa, uh, um, apa harus、uh, lalu lintas pasar kecil ini kan ini kan d e n g a l tadi membela pasar tradis tradisional ya mbak ya t a、mm、p i -hmm. saya nggak lihat s a m i ke situ mbak terima kasih terima kasih bapak Andre silahkan ya, ya silahkan a k ya ini peraturan dari DPRD itu、uh, mengada-ada ya. パサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサー i パサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサーのパサー c u r a のパサーのパサーのパサー i パサーのパサーのパサーのパサー u パサー masuk パ a s a r bebas yang bebas kita harus memilih di mana yang、kita harus bersaing gitu、yang mana yang paling murah ya kita silakan aja belanja di pasar tradisional、harganya murah。 kalau kita belanja di pasar、eh, modern harganya tinggi ya kita belanjalah ke pasar tradisional yang harganya murah ya jadi peraturan perda itu mengada-ada m a saya lihat seperti waktu kemarin juga ada、eh, peraturan ayat hidup n gak boleh dijual gak boleh dipotong di pasar tradisional ya padahal itu kan、eh, menghidupkan perekonomian サタトゥディパサカリスオナー。え、これでパ a ャボーマジあげん、カナガフィコマリ。ママフィアンマファルティアト、トナマ、パランファラン、エクスパイヤン、アルカヤ、クレワー、タリパジャパランファラン、ヤング、ギナン、インディシアン、ディリ、セイガ、ナディパランファラン、インディシアン、ダー、ラク、ナドガナイト、マガ、ジャイアン、ディスポット。 サーヒーリーズ、サディザジー、キャマサン、ダンシュバゲンヤ、タピー、トキタラフトラ、ハヤウソ、パランパランヤン、マニアンイプロトブロカー、タロプロトブロカー、パランパランヤン、ロキマハルトブロカー、サイキラン i n ルトヤ、トルカナ、カロマキンパニア、パラトュラニア、マソカニア、チャマキン、ジューリッカナー、カニア、スタルラウティンギキトロ。セディジー、イト、パルトキ、タウィーパワー。 Antara kompetisi barang-barang dalam negeri dengan barang luar negeri Beserta kebijaksanaannya itu perlu dipertimbangkan lebih jauh Jadi jangan asal bikin peraturan-peraturan ataupun、uh, pembatasan-pembatasan、uh, Sehingga nanti akhirnya malah merepotkan perdagangan itu sendiri gitu loh Jadi disini perlu apa namanya, pemikiran antara kebijaksanaan, pelaksanaan, d a n Dampaknya kepada masyarakat serta publik terutama masyarakat Indonesia dan dunia khususnya Terima kasih Terima kasih Bapak Chandra kasih. Selamat siang silahkan e l a a m t s a n g s Pak Ya kita itu sekarang usaha kecil serba susah Kalau pasar tradisional itu seharusnya itu tanggung jawabnya kepada Direktur PD、uh, Pasar Jaya Tugasnya apa, kok e n g g a k sampai pasarnya itu tenggelam, sampai pasarnya jorok Mereka itu yang k e r j a i n apa, jangan cuman p e r a t u、uh, r a n d i perbanyak itu mempertambah biaya ekonomi tinggi Jadi nanti survei salah ini, salah ini, ujung-ujungnya duit, terima kasih Pak Leo, selamat siang Selamat siang Iya, silahkan Bapak Halo Iya, silahkan Pak Leo, komentar Anda Halo Halo, ya silakan Pak Leo komentar Anda. Iya,、uh, saya pikir memang perlu diatur ya untuk antara pasar penduduk, k e m e r n dan pasar tradisional. Karena kalau nggak gitu pasar tradisional akan semakin lama akan semakin hilang. Setyo, dalam artian, tapi tidak hanya s e n d i r a mengatur pasar modern, tapi pemerintah daerah dan lainnya juga harus mengatur bagaimana perbaikan di pasar-pasar tradisional, sehingga masyarakat j u g a bisa merasakan、uh, perbaikan fasilitas di pasar tradisional demikian. Jadi, Harus diatur kedua b e l a h p i h a n g Dalam hal yang ya, dibatasi juga modernnya Tapi tradisional juga harus diimpro v e Tentang fasilitas dan pelayanan Pada masyarakatnya, terima kasih Terima kasih Bapak Risho, silahkan Pak Ya,、uh, menurut saya p e r d a pasar tradisional Boleh dibatasi、uh, Tetapi tidak boleh Membelenggu pasar modern juga Sebagai contoh, pasar modern KSD Jaraknya saat ini、uh, Dengan makro、uh, Dengan karbur Di p c p c Kurang lebih 2, 2 k i l o Tetapi pasar modern p c bisa survive Nah sekarang pertanyaannya Kenapa pasar tradisional yang sudah dibatasi 10 k i l o Dia juga tidak bisa s u r u i v e Ini yang harus dikandang Tetapi yang tahu saya lihat Bukannya pasar modern、uh, Bukannya pasar modern yang harus dibatasi juga Tetapi harus dibatasi Adalah a l f a m a r t dengan Indomart Ini yang lebih muka jarelah Kalau pasar modern Saiznya dia besar Dia seperti k a p a l tanker Dia tidak lincah Yang lebih lincah adalah mereka Dan ini yang lebih memukul warung-warung kecil Terima kasih Iya silahkan Pak Rudy dengan komentarnya Kalau menurut saya kalau biasa, ya. Karena di negara lain juga k a l a u m a s a l a h j a r a k pasar tradisional Apalagi dengan h y p e r m a r k e t Biasanya itu 私は、今、アンプラマーケットに入るのが、カルボジアや、カルディバタシン、ダリオ、ウランサダラ、イトキンジャリマサラ、カベバシャノラブロサ、ヤマナコスメンテパシブナル、ダンロワデルスマーケット。ヤファリンパコ、カルボジアや、ミキムスタ パタガンやでもマスオンや。でも、デリシナルギー、カナパムシタコサワモデル、マーケット。カナコサヤ、ピアバグランマーコンジュガー、パサプライズソナー、イトトタピサヘド、サプリタディバルセシー、マートプタランタランタ a ィル。ジ やろうかしんややたんぱんやんかじょ、かべ、せんのばう、まかすがらんや、えりこんすまんもだかみかた。やっばい、くりまかしぱー、ロディ。や、しらかんぱんやんかんぱんやんかんぱんやん。 Dalam meningkatkan Suatu、uh, Apa namanya, keadilan、ya. Jadi pertama adalah pemberdayaan、nah. Bagaimana pengusaha-pengusaha Kecil atau pasar atau、uh, pengusaha Tradisional ini diberdayakan ya. Yang kedua adalah kesempatan Diberikan kesempatan nah, Kalau dalam hal、uh, bagaimana Diperbandingkan dengan retail modern Tentu、uh, Kayak pasar seperti hypermarket Itu harus dibatasi Bukan dilarang, tapi dibatasi Bagaimana ukuran Bagaimana jarak Bagaimana jumlah Nah yang kedua adalah Kesempatan yang sama diberikan untuk Pengusaha kecil Apakah itu dalam bentuk suplai barang kepada Retail modern tersebut Dengan cara-cara yang tidak Mempersulit mereka Bagaimana misalnya dengan entry fee Dan s e b a g a i y a n g diberlakukan oleh Retail, -retail modern yang, nama yang mana itu Menceki leher pengusaha kecil Nah yang ketiga adalah pembinaan, jadi tiga hal itu kalau mau dilakukan ya saya yakin、e, pengusaha tradisional secara bertahap-tahap juga、e, akan menuju kepada satu pengusaha yang baik Yang kedua retail modern tidak ditutup e, e, kesempatannya untuk berbisnis di Indonesia tapi dengan cara-cara yang juga、e, baik dan sesuai dengan kultur kita パラティックスティックスティックステ a ックスティックスティックスもィックスティックうティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックステ bisa masuk pasarnya itu hanya yang menengah ke atas yang belinya itu untuk suplai sebulan suplai dua bulan saya rasa malah oke、okay、juga kok dibanding harus main di retail berangkat di retail gitu terima kasih pak.